Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadin na'budu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa laa ilaha illallah nas'aluhu wa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 ini untuk melanjutkan pengajian doa kita di dalam pembahasan akidah khusus nafwa jawab dan pada malam tadi kita akan membahas berkaitan dengan amalan yang bisa merusak atau bisa Menghancurkan Al-Qidah bagian yang kedua ya. <tuh> Yaitu Menggabung masjid di kuburan ya, Ini juga termasuk salah satu Amalan yang bisa Merusak al Atau tauri ke orang muslim membangun masjid di kuburan atau sebaliknya, ini eh, khusus hal sunnah, nama membangun kuburan di masjid bisa masjid dulu, nama kuburan dulu, Ada kuburan kemudian dipanggil masjid bisa atau masjid ada masjid kemudian dikuburkan di dalam masjid itu orang sehingga di dalam masjid itu ada pemakaman ya, jadi sama saja bangun masjid kuburan atau membangun kuburan di masjid ya ini termasuk larangan di dalam agama kita dalilnya apa atau dalil Bukti yang menunjukkan hal tersebut diriwayatkan oleh imam Muslim dari sahabat Junub bin Abdillah Rabiul Allah Taala Abu Al beliau berkata, aku mendengar ya, Rasulullah SAW lima hari sebelum beliau wafat artinya ini termasuk wasiat atau pesan terakhir dari Rasulullah SAW. Sebelum beliau meninggal, beliau pernah bersabda, al wa inna makana kau berlakukan yang terindunah kubur orang biasa wa salli'i ya, yang artinya ketahuilah bahwa sesungguhnya umat-umat sebelum kalian sebelum kita berarti orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasoro telah menjadikan kuburan Nabi-Nabi mereka Sebagai masjid Masjid itu tempat ibadah Tempat sujud Dan juga Kuburan orang-orang soleh Bukan hanya nabi saja Tapi kuburan para Orang-orang yang soleh Para wali, para kiai Meninggal Kemudian dibangun masjid Atau meninggal Kuburan di dalam masjid Ya seperti itu. Ini orang-orang zaman sebelum kita. Al-Falaqah, tapi dulu umur Ketahuilah, perhatikanlah, wahai umatku. Jangan kalian menjadikan kuburan, jangan membangun kuburan menjadi masjid tempat ibadah. Jangan sampai. Uh, kuburan itu dijadikan tempat ibadah sholat di kuburan baca Al-Quran di kuburan itu tidak boleh jangan sampai menjadikan kuburan itu tempat ibadah ini sesungguhnya aku yaitu Rasulullah s.a.w melarang perbuangan tersebut Ya, mengarah, memfaruhkan Pesan yang terakhir Rasulullah kepada kita Umatnya yang, yang beliau cintai Ya ini Dalil yang jelas Dari beliau SAW. Dan secara Kenyataan kita lihat Pada zaman kita Masih banyak Umat Islam yang tidak Mengetahui hal ini. <tuh> sering kita dapatkan ya kita sholat di masjid ternyata ada kuburannya di depannya di sampingnya di sekitarnya ada kuburan ya bahkan ada tempat-tempat khusus kuburan para orang-orang soleh para wali-wali sunan-sunan ya ada sunan giri sunan bonang sunan kalijogo atau yang lain Kebayang dan makam Ya makamnya Kumpulannya di dalam masjid Ya ada masjid Di dalam masjid itu ada kuburan Orang seorang Ya padahal Rasulullah SAW Telah melarang kita Dengan perbuatan ini Ini akan bisa Merusak akidat kita Ya Kemudian, kenapa sebabnya, bapak-bapak, ibu-ibu dari jamaah, kenapa kita tidak diperbolehkan membangun kuburan di masjid atau sebaliknya? Itu dalam rangka mencegah terjadinya kesyirikan jadi kenapa sebabnya alasannya tidak boleh Membangun kuburan di mesin Atau membangun masjid di kuburan Itu kenapa tidak boleh Ini dalam rangka mencegah terjadinya kesyirikan Karena apa? Kesyirikan Dosa yang paling besar Yang pertama kali Terjadi Di bumi ini, di muka bumi Ini gara-gara Kuburan orang seorang Ya, jadi kesyirikan yang pertama kali terjadi di muka bumi ini gara-gara keinginan orang sombong. Ya, ceritanya dalam hadis yang sahih ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwasanya manusia dari Adam itu dalam tauhid alidah yang buruk. Dan anak-anaknya, Nabi Adam ya. Jadi Nabi Adam dan anak-anaknya Itu hanya untuk mengobrol saja Bertauhid Sampai sepuluh bulu Anak beliau, anak beliau Sampai sepuluh keturunan beliau Dalam keadaan bertauhid Yang baik Kemudian setelah itu Syaitan mulai Menggoda, mengisipkan manusia Ya, ada orang saleh yang meninggal, ada ulama yang meninggal digisikkan. Buatlah gambar. Dilukis orang-orang saleh tapi dilukis gambarnya, wajahnya, badannya. Supaya apa? ditempel di masjid agar kalau salat melihat orang saleh tersebut jadi lebih semangat. Sholatnya, ya pertama hanya digambar, ditempel di masjid. Ibadah kepada Allah, menyembah Allah, tetapi hanya itu sebagai penyemangat agar lebih khusuk di dalam ibadah, seperti mereka. Ya, mula-mula hanya digambar, ditempel di masjid. Kemudian setelah itu orang-orang itu meninggal. Kemudian saya tahu lagi nama. Buat pantun di masjid Agar lebih Tampak jelas Agar lebih semangat beribadah Kemudian Selain itu Orang-orang tersebut Anak-anak yang tidak tahu Syaitan menisihkan bahwasanya dulu Bapakmu, kakekmu itu Ibadah di masjid Berdoa kepada Allah Melalui perantara Orang-orang seolah itu dijadikan peranta di dalam berdoa dijadikan peranta di dalam meminta sesuatu ya akhirnya terjadilah kesyirikan yang pertama kali di bumi gara-gara orang sholat kuburannya patungnya gambarnya ya ini sebabnya kenapa kita tidak boleh mengawal Kemudian yang selanjutnya bapak ibu dan jamaah yang dimuliakan oleh si Allah subhanahuwataala, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pada datang ibu ibu Roma Masanya, jangan kalian jadikan kuburan itu sebagai masjid. Ya, jangan jadikan kuburan itu sebagai masjid." Ini artinya apa? Artinya ada tiga ya. Yang pertama adalah Tidak boleh sholat Menghadap kuburan Walaupun Bukan di masjid Walaupun tidak dijadikan masjid Jangan Kalian jadikan kuburan itu masjid Maksudnya apa? Sholat menghadap kuburan Itu tidak boleh Ya kita ke kuburan, ada orang ke kuburan, kemudian sholat menghadap kuburan. Di depannya ada kuburan, itu tidak boleh. ya Karena Rasulullah mengatakan, Lalu solubi, lalu kubur. Jangan sampai kalian sholat menghadap kuburan di depan. Tidak ya, boleh sholat menghadap kuburan. Semua sholat, kecuali hanya satu. Ya, sholat yang di... Perbolehkan menghadap kuburan Yaitu sholat nopok Jenazah Pada waktu Ada orang meninggal, orang mati Sudah dikuburkan okay. Bapak-bapak, ibu-ibu Keluangannya dengan sabi Telat ya, Telat, boton sempat Sholat jenazah Maka boleh ke kuburan Sholat jenazah Tetapi nopok Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan sholat jenazah itu tidak ada sujud. Jadi kenapa sholat jenazah? itu Namun takbir mawar, takbir empat kali. Allah Subhanahu Wa sholat jenazah itu tidak ada rukuh, tidak ada sujud. Kenapa sebabnya? Karena memang sholat jenazah boleh. Sehingga Allah menetapkan solat jenazah itu tidak kami sujud, jangan sampai sujud di kuburan, sehingga solatnya cuma berdiri tak kuil saya. Ya ini tidak boleh. Ya solat, ya misalnya ziarah, apa, ke kekuburan, kemudian solat di kuburan tersebut tidak boleh. Kemudian juga tidak boleh sujud di atas kubur. Tumbuh solat di atas kuburan juga tidak boleh. Bercari wang syirik, mencari ilham di kuburan, solat tidak boleh. Yang ketiga tidak boleh membangun masjid. Ya, tidak boleh membangun masjid di kuburan atau membangun kuburan di masjid di dalam masjid juga tidak boleh. <tuh> Aja. Kalau sudah terlanjur, bagaimana? Ya, Misalnya di kamun kita Ada mesin sudah tua, Jangan-jangan di simpah-simpah kita Di dalamnya ada kuburan Atau di luarnya, sampingnya, depannya ada kuburan Itu bagaimana? Apa yang kita lakukan? Maka dijelaskan oleh innal thayyib al, al jawziyah raiqah raq dalam ikatnya jadul ma'a ya kuburan itu kuburan apa itu Oke. kuburan yang ada di masjid itu kuburan orang Islam atau orang bukan Islam kalau kuburannya itu kuburan bukan orang Islam misalnya orang-orang Cina zaman, zaman dahulu bukan Islam maka kuburan itu boleh dibungkar dibungkarnya kuburannya dibungkar kurang-kurangnya dipindah ke tempat yang lain ini kalau kuburannya itu kuburan bukan orang Islam maka tetapi kalau seandainya kuburan yang ada di sekitar masjid atau di dalam masjid itu kuburan orang Islam maka kalau bisa itu Dijaga Dipertahankan Kedua-duanya Masjidnya tetap dipakai Kuburannya juga dijaga ya, Bagaimana caranya? Tinggal dipisah Dipisah Dibuat tembok Dibuat pager ya, Misalnya kuburannya di samping Lalu di depan Itu dibuat tembok Ini tembok untuk kuburan ya, Ini tembok untuk masjid jadi masing-masing punya tembok. Jadi tidak jadi satu terpisah. Orang itu melihat oh ini kuburan sendiri, areanya ini masjid sendiri. Kalau bisa seperti ini. karena apa? Masjid itu rumah Allah yang mulia tidak boleh muli dibongkar. Dan kuburan orang Islam itu juga mulia. Tidak boleh bukan sembarangan Kalau bisa dipertahankan Dibuat tembok tadi Dibisahkan ya, Ini kalau bisa <tuh> Tapi kalau tidak bisa Ya tidak bisa dipisah. Maka harus dikorbankan Salah satunya Karena tidak mungkin bisa Masjid dan kuburan itu jadi satu Itu tidak bisa Tidak boleh Maka harus dikorbankan Salah satunya Ya. Berdasarkan hal itu Masjid harus dibuka Bila dibangun di atas kubur Sebagaimana hal yang kubur Yang berada di dalam masjid harus dibuka Pendapat ini Telah disebutkan oleh Imam Ahmad Dan yang lain Imam Ahmad Iha Usyafi Berpendapat Tidak boleh bersatu Antara masjid dan kuburan Itu tidak boleh bersatu Kenapa tidak bisa bersatu Karena masjid itu tempat ibadah, sedangkan kuburan itu tidak boleh ibadah di kuburan. Ya, jadi kenapa masjid dan kuburan itu nggak bisa jadi satu? Karena masjid itu tempat kita ibadah kepada Allah. Sedangkan kuburan itu nggak boleh kita ibadah di dalam kuburan. Kita nggak boleh sholat di kuburan, nggak boleh. Membaca Al-Qur'an di kuburan tidak boleh. Ya. Kalau kuburan dijadikan masjid berarti tidak bisa bersholat. Ya, sehingga apa? Rasulullah pernah bersabda, "Lata tak itu, lata jaluh ja buyutamu kubur. Jangan kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Ya, jadi jangan sampai. Kalian jadikan rumah itu sebagai kuburan Maksudnya apa Allah Bapak, Bapak, Ibu, Ibu, Maksudnya adalah rumah yang tidak pernah dipakai ibadah ya, Jangan sampai rumah itu seperti kuburan Artinya kuburan itu tidak, tidak boleh dipakai ibadah Kalau rumah tidak pernah dipakai ibadah Sholat sunnah tidak pernah di rumah Rumah tidak pernah dibacakan Al-Qur'an Rumah tidak pernah dipakai untuk pengajian, maka rumah itu berarti seperti kuburan, tidak pernah dipakai. Dan. Rasulullah mengatakan, "Lakj ja alu buyutakum kubur." Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kubur, artinya tidak pernah dipakai. Dan. Jika salah satu ada, maka yang lain harus tiadanya. Jika ada masjid. Dan kuburan maka harus dihilangkan salah satu, tidak boleh ada kedua-duanya. Mana yang terakhir didirikan itulah yang harus dibongkar. Jika masjidnya dulu baru kuburan dibangun, berarti masjidnya lebih lama, itu kuburannya yang dibongkar, karena yang lain. Sebaliknya, kalau seorang tersebut kalau kuburan dulu ada kuburan, kemudian baru dibangun masjid, maka masjidnya yang harus dibongkar. Kalau tidak bisa dipisah dengan tembok tadi, ya jika dinyatakan bersamaan, maka tidak boleh dilanjutkan pembangunannya dan wakaf masjid tersebut dianggap batal. Dan tidak sah solat di masjid yang di dalamnya ada kuburan. Kalau kita sholat di masjid, di situ ada kuburan, sholat kita tidak sah, harus diulang. Ya sampai seperti itu fatwa-fatwa dari para ulama, imam-imam Ahmad, imam, imam Syafi'i dan yang lain-lain. Ya ini menunjukkan eh, bahayanya permasalahan ini. Kemudian oh bapak ibu dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT Bagaimana kalau ada orang berkata di masjid nabawi di Medina Bapak-bapak ya, ibu yang tidak pernah naik haji atau murah Di masjid nabawi, solat di masjid nabawi itu di dalam Masjid Nabawi itu ada kuburan Rasulullah SAW. ya Di dalam Masjid Nabawi ketidak itu, itu kok ada kuburan ya Ustaz, bagaimana penjelasannya kok Rasulullah s.a.w. tidak boleh membangun masjid di kuburan Atau membangun kuburan di masjid Tetapi kuburan beliau di dalam masjid itu bagaimana Ya maka Dijelaskan oleh Syekh Muhammad Din Soleh Al-Una ini Berkaitan Dengan permasalahan itu Bahawa Kuburan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa itu Tidak berada di dalam masjid Ya Ini yang pertama Kuburan Nabi itu Di luar masjid pada Allah lagi Jadi Rasulullah SAW Waktu meninggal Itu dikuburkan di kamarnya Di rumahnya Jadi Nabi itu dikuburkan di tempat dia meninggal Ini ketentuan dari Allah Kalau Nabi meninggal Itu dikuburkan di tempat beliau meninggal Maka Rasulullah Allahumma alaihi wasallam itu meninggal di dalam kamar alisya, di dalam rumahnya. Dan rumah Rasulullah itu di luar masjid, di samping masjid. Misalnya seperti rumahnya Pak Koko seperti itu, di luar masjid. Ini dulu. Ada awalnya. Kemudian setelah itu zaman di zaman sahabat, zaman Abu Bakar, Umar, Uthman terus kumpulan Nabi di luar masjid. Terjadi pembangunan perluasan masjid. Ya, pada zaman Umar, pada zaman Uthman, di awal masjid Mekah Madinah diperluas. Tetapi perluasannya ke samping, Ya misalnya sana rumah yang itu. Perluasannya ke sana, ke sana, tidak ke Agak tubuh dan rasulullah saw boleh besar di keluar. Tetapi terkini pada <tuh> ya, pada zaman bani umayyah atau bani abbasiah ya, pada tahun 94 hijriah ya, ya, ada raja yang berkuasa pada waktu itu Memperluas masjid Memperluas masjid Nabawi, Kemudian Dan rumah beliau itu ter Dimasukkan di dalam perluasan. Dan para suratah Semuanya sudah meninggal Pada waktu itu sudah meninggal Yang ada acara para ulama Syait di Musayid Mereka menolak mereka Melarang hal tersebut Al-Fatih Raja Pemuasa pada waktu itu tetap berpendapat, bersikeras untuk memperluas masjid Dan dimasukkan rumah Nabi di dalam masjid ya, diperluas. Nah, Jadi kuburan Nabi itu pada asalnya di luar Kemudian terjadi perluasan setelah itu sudah jadilah dan para ulama semuanya pada waktu itu menolak uh, raja penguasa dalam memasukkan masjid uh, memasukkan kuburan di dalam masjid ini ya. Kemudian setelah itu pada zaman Imam Malik dan yang lain ya, dibangunlah di sekitar kuburan Nabi tersebut tembok tembok yang punya tiga dinding jadi yang di dalam masjid Nabi itu uh, kuburan Nabi di dalam masjid dilapisi tiga dinding dinding dinding itu berbentuk segitiga yang posisinya miring dengan arah timur ya, jadi ada tembok segitiga kalau orang <tuh> kalau orang sholat itu tidak tidak menghadap timbunan karena timbongnya berbentuk segitiga sehingga hadap ke sana menghadap ke sana semuanya timbongnya segitiga <tuh> kalau orang sholat dan ini tidak menghadap ke timbunan dan ya ini cara berangkat menjaga. Kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Agar jangan sampai orang Sholat menhadap ke kuburan Ya dan Tidak boleh dibuka Karena kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ya dan juga Masjid Nabawi punya keutamaan Yang besar Sehingga tercantilah Seperti itu Pada zaman sekarang Ya tetapi usaha-usaha dari para ulama di dalam mencegah adanya pembangunan e, kuburan di dalam masjid asyur ya ini bapak bapak ibu ibu dan jamaah yang dimuliakan oleh allah swt berkaitan dengan hukum pembangunan masjid di kuburan tidak diperbolehkan ya tidak diperbolehkan kita sholat di dalam masjid yang ada kuburannya tidak diperbolehkan kita menggawat masjid di kompleks kuburan dan tidak boleh kita menggawat kuburan di dalam masjid yang ada kuburan dimasukkan di dalam masjid tidak boleh kuburan siapa saja karena ada larangan dari Rasulullah Sallam waalaikumsalam di dalam rangka menjaga Tauhid dan Al-Qidah agar tetap Terjaga Kenurusan dan kebenaran Jadi Yang bisa kita bahas Pada kesempatan malam hari ini Kerusak al yang kedua Yaitu Membangun masjid di kuburan Dan sholat Di kuburan Sholat di masjid yang ada kuburan yang mungkin ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu silakan